Allah, Allah, Allah, Allah. Mohon syafaatnya karena akhir-akhir ini ana malas beribadah. Baca fadilah ibadah yang anda mau lakukan. Saya sudah pernah ajarkan Mau rajin salat malam, baca hadis tentang salat malam. Mau rajin sedekah, baca hadis tentang sedekah kita punya hak secara syar'i menanyakan saya dapat apa kalau saya kerjakan ibadah itu boleh nggak apa, -apa. karena memang Allah yang menjanjikan itu ya kan coba baca buku hadis fadilah sholat duha fadilah sholat sunnah qabliah rawatim fadilah uh, salat wajib duhur asar magrib isya Fadila bakti dengan orang tua, fadila haji dan umrah fadila sedekah, fadila puasa Ramadan, fadila, fadila, fadila. Apa itu fadila? Janji positif Allah di ibadah yang akan kita lakukan. Kalau mau termotivasi, untuk apa kita mau ke satu tempat? Karena ada janji yang ada suatu menjanjikan yang kita dapatkan di sana, kan? Untuk apa kita kerja satu perusahaan? Karena ada janji gajinya, la prestasi dan seterusnya. Begitu. Manusia memang kalau dijanjikan baru mau bergerak. Maka wajar kita baca janji Allah di ibadah itu kita akan termotivasi. Yang kedua. Yang kedua, jauhi semua fasilitas maksiat. Karena semua yang membuat orang malas ibadah, karena ada dosa. Selama antum masih terlibat di dosa sekecil apapun, maka akan mudah sekali tergelincir untuk malas ibadah. Tergelincir itu. Saya sudah pernah jelaskan, ibadah punya kenikmatan, dosa punya kenikmatan. Tapi nggak bisa disatuin. Gak bisa disatuin. Tidak bisa disinkronkan, enggak mungkin, harus pilih salah satunya seseorang, saya kasih contoh seorang wanita terbiasa pakai jilbab rapi dia sudah merasakan nikmatnya ibadah itu tiba-tiba kedatangan satu orang laki-laki di rumahnya sepupunya atau yang bukan mahramnya lalu dia kelihatan tidak pakai jilbab bagaimana perasaan dia sebagai muslimah? merasa berdosa, merasa bersalah kenapa tadi rambut saya dilihat ya kenapa? karena Ibadah menutup aurat sudah dirasakan nikmatnya dan membuka aurat yang maksiat hilang kenikmatannya dibenci sama dia kalau kenikmatan ibadah ada kenikmatan maksiat hilang kan terbiasa menutup aurat membuat orang jadi tidak mau buka aurat gitu kan terbiasa salat berjamaah di masjid membuat orang menyasa bersalah atau terbiasa salat aja deh kira-kira kalau orang sudah rutin salat lima waktu dia sudah tahu fadilahnya dan ancamannya kalau dia tinggalkan Apakah dia mau tinggalkan salat berjamaah salat salat wajib nggak mungkin gitu kan karena kenikmatan ibadah ini sudah ada tapi kalau kita balik, Kalau ada orang merasa nikmat dengan maksiatnya, nikmat dengan telanjang di depan orang, nikmat dengan kebohongannya, nikmat dengan harta harampasan, riba, haram, kezaliman, nikmat dengan zinahnya, maka pasti kenikmatan ibadahnya hilang, mustahil bisa khusyuk biar demo tutup matanya, biar demo paksain, nggak bisa, nggak bisa. bangun sholat malam pun susah. oh, sholat lima waktu aja berat, mungkin cuma seperti orang kumur-kumur dan buru-buru kalau dia kerjakan, nggak bisa. makanya kata kunci yang kedua adalah jauhi kemaksiatan. maka kenikmatan ibadah akan didapatkan. yang pertama, Bekali diri dulu dengan ilmunya. dapat apa nih kalau saya sholat malam, kalau saya sodoka, baru kemudian jauhi semua fasilitas kemaksiatan. yang ketiga, ini nggak kalah penting bentuk komunitas yang soleh dan soleha, berteman bersahabat dengan orang yang ahli ibadah, nggak bisa, antum rajin sholat malam tapi bergaulnya dengan orang yang tiap malam di karaoke sama diskotik, nyambung nggak? Nggak bakal nyambung itu. Tapi kalau orangnya memang tidurnya habis isya langsung atau dari majelis ilmu seperti ini terus bubar, masya Allah, nanti malam ya saya minskol jam 3 kita tahajud ya, ngingatin temannya pasti atau ngomongannya tentang apa kayak majelis ilmu seperti ini kita dua jam tiga jam duduk apa yang kita bicarakan Allah kalau rasul kisah orang saleh tulis pendapat para ulama ada kenikmatannya gitu kan ada ibadah yang kita rasakan ada sesuatu yang kita dapatkan di situ maka teman-teman yang terbiasa dengan ini, nanti dia akan bilang lagi, kayak minggu depan itu, atau mungkin hari ada Ustadz ini loh di masjid ini, oh ada Ustadz ini di sana kalau pagi, oh ada Tabrik Akbar nanti di sana, oh ada si di sidinya Ustadz Khalid loh di situ, ada ceramahnya si Ustadz Fulan ini di sana, jadi yang dibahas itu kan, yang dibahas masalah itu. Jadi kita akan terus terbawa dengan pembicaraan yang positif, makanya boleh mengenal siapapun, tapi bersahabat tidak boleh kecuali orang-orang yang, Salih dan soleha Emang begitu Yang kalau kita buat salah diingatkan Kalau kita buat baik didukung Maka itu penting Tinggalkan semua teman-teman yang bobrok itu Boleh menasihati mereka Mendakwai mereka Mengingatkan Tapi bukan menjadi sahabat Bukan berbaur dengan mereka